الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا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 pada pagi hari ini Kita Diberi anugerah yang besar oleh Allah Kita bisa melaksanakan ibadah Kita diberi Kesehatan Kita diberi kekuatan Dan kita kembali dimudahkan oleh Allah Untuk bersenang-senang Dengan taman surga yang Allah jadikan di muka bumi ini, yaitu majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu yang dibacakan padanya kitabullah dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tak henti-hentinya dan tak pernah bosan. Juga kita berharap kepada Allah. Selalu memberi kekuatan kepada kita. Untuk selalu mempelajari agamanya. Mempelajari Al-Quran. Dan juga mempelajari sunnah Nabi-Nya. Seperti yang sering saya katakan. Bahawa saat-saat seperti ini ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah dengan solat dengan membaca Al-Qur'an dengan zikir dengan amalan-amalan ibadah termasuk dengan mempelajari ilmu yang bersumber kepada kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah saat-saat terbaik masa emas di mana kita akan menuai hasilnya akan bergembira dengan pahalanya ketika kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal di hari yang dikatakan oleh Allah yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim pada hari yang harta dan anak keturunan tidak akan bermanfaat. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Hari itu tidak ada yang berguna. Kecuali amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba. Inilah saat-saat yang kita patut mensyukurinya kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan hati kita selalu cenderung kepadanya. Semoga Allah Jalla wa'ala memperbanyak waktu-waktu kita yang seperti ini. Adapun waktu-waktu yang selebihnya adalah waktu-waktu yang minimalnya. Kalaupun tidak membahayakan kita, tidak bermanfaat untuk kita. Khususnya ketika kita ada di hadapan Allah Azza Azzawajal Apalagi kalau waktu itu tidak dapat kita gunakan di dalam ketahatan Tapi justru kita gunakan di dalam kemaksiatan kepadanya Pasti kita akan menyesal Dan tema kita pada hari ini Adalah pentingnya menjaga waktu Pentingnya menjaga waktu. Banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran. Demikian pula dari sunnah Nabi SAW. Yang menunjukkan akan pentingnya seorang Muslim menjaga waktunya. Karena waktu itu seperti yang kita tahu. illam taqtahu taqta'ahu khata'at. Waktu itu kalau engkau tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Maka dia yang akan menghabisimu. Ilam takta'hu kota'at. Dan hebatnya waktu. Waktu itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jil tidak berulang. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengulang waktu. Kalau sudah lewat, lewat. Tidak ada mesin pengulang waktu. Itu hanya khayalan orang barat. Sehingga seorang katanya bisa masuk ke dalam ruang waktu di masa lampau. Ya, Itu hanya khayalan orang barat, orang kafir dan tidak ada pernah dan tidak akan bisa siapapun untuk mengulang waktunya dan sudah berapa banyak waktu yang kita lewatkan namun tidak tidak kita gunakan di dalam ketaatan kepada Allah azza wajalla yang lebih mengerikan lagi ketika kita menggunakan waktu tersebut di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jil. Di dalam Al-Quranul Al Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam banyak ayat. Allah bersumpah dengan waktu. Sekarang saya tanya, khususnya yang ngantuk. Saya senang nanyain orang ngantuk. Siapa tadi yang ngantuk? Kok melek semua sekarang? Nah, ngantuk Walaupun enggak ngantuk tadi. Apa di antara ayat yang antum ingat yang antum ingat Allah bersumpah dengan waktu banyak sekali dan ada yang mudah-mudah sulit, -mudah tidak usah yang sulit. Nah sebelahnya siapa namanya? Inilah siapa? Hah? Antum jawabnya? Farhan, masyaAllah seneng terus antum ya Namanya Farhan. Apa artinya Farhan? Tahu gak? Bira terus. Nah. Apa ayat yang bisa diingat Allah bersumpah dengan waktu? Gampang sekali. apa Pak? Nah, iya. Gampang kan? Allah mengatakan apa? Semua kita hafal. Ada yang gak hafal surat Al-Asr di sini ana kira tidak ada wal asr innal insana lafi khusr coba perhatikan surat ini kata Allah demi masa masa itu adalah waktu innal insana lafi khusr sungguhnya manusia itu kata Allah berada di dalam kerugian siapapun orangnya dia berada di dalam kerugian kecuali Allah kecualikan orang yang mempunyai empat sifat. ya. Maka kita harus menggunakan waktu kita dalam empat sifat ini. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang rugi. Apa itu? amanu, Kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu tidak akan muncul begitu saja. Iman itu adalah dasarnya al-ilm. Iman itu dasarnya ilmu. Makanya ayat ini Allah katakan ilalladina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Kata para ulama, iman yang dimaksud di sini sumbernya adalah ilmu. Coba perhatikan kepada firman Allah azza wajall fālam annahu la ilaha illallah wa astaghfirli zambiq. Kata Allah berilmulah engkau tentang apa? Tentang La Ilaha Illallah. Ini dalil yang menunjukkan bahawa keimanan itu dasarnya adalah dasarnya adalah ilmu. Ya, keimanan itu dasarnya ilmu. Allah perintahkan kita ya, di dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Makanya ilmu itu qablal qauli wal amal. Sebelum ucapan dan perbuatan. Sebelum segala sesuatu. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang berdasarkan kepada ilmu. Bukan iman yang berdasarkan kepada prasangka atau berdasarkan kepada praduga atau iman yang berdasarkan dengan angan-angan. Tidak Iman yang bersumber kepada ilmu. Ilmu kitabullah dan sunnah rasulnya s.a.w. Kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi. Habiskan waktu kita untuk ilmu. Maka berbahagialah. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk ilmu. Orang-orang yang Allah bukakan kepadanya jalan-jalan ilmu. Berbahagialah para penuntut ilmu ya, Kita patut syukuri Apabila kita hidup di lingkungan Yang di sana ada Majalis al-ilm ya, Majalis al-ilm Majalis-majalis ilmu Banyak orang yang Berangan-angan, bercita-cita Kalau dia bisa Kalau dia dimudahkan oleh Allah Untuk tinggal Di majlis atau di tempat yang dekat dengan dekat, dekat dengan majelis ilmu. Ya. Maka bagi kita yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk gampang menghadiri majelis ilmu, dekat dengan majelis ilmu, jangan sia-siakan. Semua orang merugi kata Allah kecuali orang yang beriman, iman yang bersumber dengan ilmu habiskan waktu kita untuk ilmu jangan lewatkan sedikitpun kecuali kita berupaya setiap harinya kita punya bahagian dari dari ilmu ini kemudian yang kedua apa waamilus salihat dan orang-orang yang beramal saleh ya, menghabiskan waktu dengan ilmu yang kedua adalah menghabiskan waktu dengan amalan-amalan saleh Orang yang berilmu itu mampu untuk menjadikan perkara-perkara yang mubah. Bahkan bernilai ibadah di sisi Allah Azza Azzawajal. Itu kemuliaan ilmu. Meskipun dia sedang mencari nafkah, meskipun dia sedang berjual beli, meskipun dia sedang bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Banyak pintu-pintu kebaikan karena dia punya ilmu, dia mampu menjadikannya sebagai sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Azza Azzawajal. Sehingga dia menuai, menuai pahalanya di sisi Allah. Kalau orang bodoh tidak akan bisa. Dia tidak akan tahu bahkan hal-hal yang bersifat ibadah sampai tidak punya nilai. Dia tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia jahil. Dia tidak tahu. Dia tidak ngerti sisi-sisi keutamaannya. Dia tidak bisa menjiwai dan mendalami hal tersebut. Kenapa? Karena dia jahil. Makanya Allah mulai dengan iman karena iman itu sumbernya ilmu. Artinya dimulai dengan kesibukan dengan ilmu. Ya, setelah itu kalau kita sudah punya ilmu, nah ilmu itu akan melahirkan apa? Amalan-amalan saleh. Ya, seperti yang sudah pernah saya sebutkan bahwa al-ilmu kata para ulama al-ilmu la yuradu bihi zatuh Ya, ilmu itu tidak diinginkan semata-mata zatnya. Hanya sekedar pengetahuan. Tidak. Apalagi hanya sekedar wawasan. Tapi ilmu itu. Bihi yang diinginkan dengan ilmu itu adalah yang selain ilmu. Maksudnya. Bihi. Ya. Yang diinginkan dengan ilmu itu adalah mengamalkannya. Kasibukkan diri kita dengan ilmu Setelah itu Amalan soleh Yang lahir dari ilmu tersebut ya. Makanya sebaik-baik orang Yang mampu untuk menghabiskan waktu Di dalam hal-hal yang bermanfaat Adalah para ulama Sebab mereka punya ilmu Dan kemudian ilmu itu mendorong mereka Untuk beramal dengan amalan-amalan soleh ya. Kalau kita melihat kehidupan para ulama Sedikit sekali waktu mereka Yang mereka gunakan tanpa ilmu yeah. Mereka paling menggunakannya Untuk memang hajat kebutuhan manusia Yang tidak bisa ditinggalkan Seperti makan, minum, tidur Buang hajat Dan yang semacam itu Selebihnya Imah kehidupan mereka di dalam ilmu atau kehidupan mereka di dalam amalan saleh, atau kehidupan mereka dalam perihal yang ketiga, watawal shawil hak di dalam dakwah kepada jalan Allah, berdakwah kepada jalan Allah, mengajari manusia akan kebenaran, mereka menghabiskan usia mereka untuk itu dalam ilmu atau amalan saleh atau sedang dakwah dakwah ini bisa bentuknya mereka mengajar mengisi taklid mengajari murid-muridnya atau berdakwah ke tengah-tengah masyarakat luas menyampaikan Islam menyebarkan sunnah ya, subhanallah kemudian Orang yang paling mampu untuk ini setelah para ulama adalah para penuntut ilmu. Maka bersyukurlah orang yang Allah pilih untuk menjadi tulabatul ilmu. Maka pesan diantara para salaf. Jadilah seorang alim. Kun aliman Jadilah engkau seorang alim. Kalau engkau tidak mampu menjadi seorang ulama. Fakun taliba ilmin jadilah seorang penuntut ilmu ya. kalau engkau tidak mampu maka cintailah mereka jangan musuhi mereka ini appreciate ya. paling minimalnya mencintai para ulama dan mencintai para penuntut ilmu nah jadi hal yang ketiga setelah amalan saleh adalah berdakwah kepada jalan Allah tawashau bil haqq mereka saling berwasiat dengan kebenaran, artinya menyampaikan kebenaran, menyebarkan al-haq, mengajari manusia ilmu tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya, saw. Kemudian yang terakhir, apa kata Allah? Wa ta'ala sabr dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran karena jalan ilmu. Amalan salif, dakwah kepada jalan Allah ini tidak lepas dan tidak pernah kosong dari rintangan, halangan, cobaan, ujian. Jalannya pasti berat. Karena ini jalan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jalan ini jangan antum kira akan dibentangi dengan permadani yang penuh dengan bunga-bunga, keindahan-keindahan. Ya. Yeah. Kemudian dipenuhi dengan berbagai kenikmatan, kesenangan, kemewahan, kelezatan, dan sebagainya. Tidak. Jalan ini adalah jalan sulit yang terjal. Penuh tantangan, cobaan, dan rintangan. Coba lihat para nabi dan rasul. Betapa berat ujian dan cobaan yang mereka hadapi. Ya, tapi ada kesabaran. Sehingga kesabaran itu membuat indah jalan yang sulit dan terjal ini. karena orang yang ingin menggunakan memanfaatkan waktunya di dalam keberuntungan harus sabar sering saya contohkan misalnya kita berada di majelis ilmu saja butuh kesabaran nggak butuh kesabaran ya kalau tidak ada kesabaran majelis ilmu ini lima menit saja berat beda dengan majelis yang sia-sia Ya, orang mungkin kuat duduk main game Berjam-jam bahkan berhari-hari Ya Karena hawa nafsu ya, Ada syautan yang membuatnya indah Orang mungkin bisa duduk di majelis eh, Judi ya, Di meja biliar Atau di hal-hal Kemaksiatan yang lain Atau minimalnya hal sia-sia yang lain ya, Dengan Menghabiskan waktu yang banyak Bahkan mereka menghabiskan dalam waktu yang berhari-hari Tanpa terasa ya, Karena Hawa nafsu dan syauton yang membuat mereka betah di dalamnya Tapi kalau ini Berat sekali ya, Banyak syauton yang menghalanginya ya, Menghalangi untuk datang Dibuat hati itu berat oleh syauton untuk hadir ke majelis ilmu ya. Kalaupun seandainya berhasil Sampai di Majelis Ilmu Sya'atam nggak pernah nyerah, masih dibuat berat, ya apalagi kalau Majelisnya subuh begini. Ya, makanya orang yang bisa menghadiri Majelis Subuh ini saya angkat jempol dua, dua jempol deh, ya luar biasa. Karena ini luar biasa amalan seperti ini, ini waktu-waktu sulit, ya karena kebiasaan masyarakat kita apalagi waktu-waktu ba'dal, ba'dal fajar, ya, setelah subuh, apa biasanya? tidur, ya sampai penuntut ilmunya juga tak lepas dari itu, ya batal fajar tidur, ya masih mending bangun apa bisa bangun subuh kemudian bisa ibadah bisa sholat jamaah dan sebagainya banyak orang yang mengaku Islam sholat subuh pun jam berapa mending jam 6 masih ada waktunya ya sebelum terbit matahari banyak yang sudah jam 7 jam 8 baru bangun ya bahkan mereka tidak sholat subuh nah padahal waktu yang Allah berikan ini pasti ditanya oleh Allah azza wajalla pasti akan kita pertanggungjawabkan ya disebutkan dalam hadis ee uh, Hadits Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kata beliau la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' Tidak akan tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang empat hal. Apa saja empat hal itu? Kata Nabi Anomrihi fi ma'afnah tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan umurnya tersebut? Wa anshabadihi fi ma'ablah dan tentang masa mudanya dalam hal apa dia habiskan masa mudanya itu wa an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqah dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan di mana dia gunakan wa an ilmihi madza amila dan tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan nah akan ditanya oleh Allah tentang umur apa yang telah dia habiskan umurnya untuk apa untuk apa dia gunakan Untuk apa dia manfaatkan Untuk apa dia pakai ya. Kalau mengingat Dalil-dalil atau riwayat-riwayat yang seperti ini Terkadang kita takut Apalagi kita yang sudah banyak menghabiskan umur ini ya. Ada yang sudah 40 tahun 60 tahun 70 tahun Coba deh kita... Apa istilahnya itu? Mengulang kembali. Apa istilahnya? <laughs> yeah. Biasanya kalau setiap akhir tahun itu ada... Apa? <laughs> Pak Agus tahu aja. <laughs> yeah. Diulang setiap peristiwa yang terjadi selama, selama setahun itu. Yeah. Apa saja peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Nah kita bagi pribadi kita... Coba lakukan. Ya. Yeah. Setiap tahun kita telah menghabiskan waktu Sekarang kita sudah di tahun 2015 Dan sudah di penghujung tahunnya Sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal 25 ya? Tanggal 25 Desember Ini bulan e, Miladinya, Masehi ya, Penanggalan Orang-orang kafir ya. Bukan penanggalan Islam Penanggalan Islam adalah penanggalan Hijriah Apakah itu Tahun baru Islam Atau tahun baru Masehi seperti ini ya. Kembali mengingatkan kita Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat ya, Sudah berapa banyak usia yang diberi Kesempatan oleh Allah Azza wa Jal Apa saja amalan-amalan soleh Yang sudah kita capai ya. Kalau kita punya keimanan yang kuat Kepada Allah ketika kita mengulang kembali mengenang kembali introspeksi diri kembali setiap waktu yang sudah kita habiskan dan kita tidak mampu untuk mencapai amalan soleh yang patut kita banggakan di hadapan Allah Azza Wajal kita sedih kita merasa rugi kita bahkan merasa terancam dengan tanggung jawab di hadapan Allah Azza Wajal pada hari kiamat itu meri apalagi kalau kita ternyata tidak mempunyai bekal yang cukup apalagi makanya saya katakan kita kita yang sudah berumur ini ya saya sih masih cukup muda sungguh kalau dibandingkan banyaknya orang-orang tua di hadapan kita ya. pak Agus sudah berapa? sekarang? tua 8. 8 tahun dari saya ya pak Bambang pak siapa namanya nah, ya, Insya Allah ya. Sudah banyak usia yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Quranul-Kerim. Al saya sebutkan ayatnya. Taib. Allah azza wa jalla, alam yakinil Ladin amanu, antaksha aqulubhum lidzikirillah, wa ma nazzal min al-haq, wa la yakunukaladin min qablu fata' fata' ala'nihim al-amad fakasad wa kathirum minhum, fasyukun. Coba perhatikan ayat Allah ini. Apa kata Allah, "Alam amanu an taqsha an Bukankah telah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka tunduk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq dan kebenaran yang turun kepada mereka." Kemudian Allah ingatkan, "Wa la yakunu kallzina utul kitab" Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab Apa yang mereka perbuat Fathola ya, alaihimul amad Telah panjang berlalu bersama mereka waktu Masa yang Allah berikan untuk mereka Lalu apa yang terjadi Fakwasat fulubuhum Tetapi hati mereka justru menjadi keras Wakathirun minhum Fasikun Dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Nah, usia yang Allah beri, waktu yang Allah anugerahkan, kesempatan yang Allah bukakan untuknya, tola ya. ali himul amen. Masa itu telah berlalu panjang bersama mereka. Waktu, umur, usia. Masa yang panjang yang diberikan oleh Allah itu tidak mampu membuat hati mereka tunduk kepada Allah. Semakin tua, semakin keras hatinya. Ya. Semakin panjang usianya, semakin jauh dari Allah. La ilaha illallah, celakalah orang yang demikian ini. Ini sebetulnya kondisi ahli kitab yang Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Allah katakan orang-orang yang beriman itu sudah saatnya untuk tunduk Mengingat Allah ya, Dan juga tunduk kepada kebenaran ya, Mari kita habiskan waktu kita Untuk taat kepada Allah Azza wa Jir Seperti yang sudah pernah saya jelaskan Biasanya kalau orang sudah sampai umur 40 tahun ya, Apa yang tersisa tidak lebih banyak dari apa yang sudah dia habiskan karena usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata enggak panjang antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali orang yang lebih umurnya sampai 80 tahun, 90 tahun. Ya. Sekarang ini orang usianya 60 tahun saja sudah terhitung panjang. Banyak orang yang meninggal sebelum 60 tahun. Ya rata-rata antara 60 tahun, 70 tahun kalau umurnya panjang. Ya kalau usia kita sekarang 40 tahun, sisanya maksimal ya kalau melihat rata-rata manusia kalau dipanjangkan usianya ya tinggal 30 tahun. Nah, oleh karena itu sudah saatnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza. Seperti yang sudah saya sebutkan, dan ini disebutkan oleh Al-Imam nawawi rahimahullah di dalam Riyadus Salihin Termasuk di antara kebiasaan Ahlul Madinah di masa lampau, mereka kalau sudah masuk usia 40 tahun sudah mengkonsentrasikan diri hanya untuk ibadah saja. Enggak lagi mikir dunia, خلاص. Wes 40 tahun sudah lampunya itu kuning menuju merah. Ya. Yeah. Wes banyak mikir akhirat sudah wes enggak usah mikir dunia. Dunia ini sebentar lagi mau ditinggalkan. Ya. Nah, banyak beramal untuk akhirat saja. Dunia ini fana. Ya. Sebentar lagi akan kita tinggalkan. Yang ada adalah alam akhirat, ya. yang di sana kita mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengingatkan, wa an umrihi fi maafna. Dan juga yang kedua kata beliau wa an shababihivimaa ablah dan tentang masa mudanya di mana dia habiskan masa mudanya itu ya asyabab ya, wahai para pemuda ini akan ditanya oleh Allah ini adalah masa emas masa yang dikatakan oleh ahlul ilm kuwatun bayna waafain ya, kekuatan di antara dua kelemahan ya, masa asyabab masa muda ini adalah masa kekuatan di antara dua kelemahan. Dua kelemahan itu adalah dha'fut tufulah dan yang kedua adalah dha'fus saykhukh. Ya, kelemahan masa kecil dan kelemahan masa tua. Pemuda berada di antaranya, di tengah-tengahnya. Ya, yang usia 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun, Masya Allah. Di bawah 30 tahun itu sedang josh-joshnya kan gitu. Ya, kaula muda. Masa kaula muda. ya Nah, kebanyakan para pemuda subhanallah justru menghabiskan masa mudanya dalam perkara yang sia-sia. ya Menghabiskan waktunya di pasar, menghabiskan waktunya di pinggir jalan, menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang sia-sia. ya Alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan anugerah yang besar. Kemudian Allah menjadikan antum sebagai para penuntut ilmu. Nah, yang muda-muda ini Masya Allah. Allah berikan hidayahnya, Allah berikan petunjuknya sehingga menjadikan antum sebagai penuntut ilmu. Orang yang di masa mudanya dikenalkan oleh Allah kepada sunnah dan ahlus sunnah. Falyahmadillah. Hendaknya dia bersyukur kepada Allah Azza Wajal. Coba lihat kebanyakan manusia. Hanya orang-orang tertentu. Antum ini diistimewakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga Allah pilih dari sekian banyak orang hanya orang-orang tertentu yang Allah beri kesempatan seperti ini. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Bersemangat untuk ilmu, bersemangat untuk mempelajari Kitab Allah. Mempelajari sunnah Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Jangan males-malesan. Apalagi masa muda ini adalah masa keemasan. Sedang hebat-hebatnya untuk menghafal. Sedang hebat-hebatnya untuk memahami. Untuk menuntut ilmu. Kalau orang sudah tua, kemampuannya sudah tidak seperti anak muda. Meskipun dia mau. Coba tanya nih yang tua-tua. Suruh ngapal. Berat sudah. Ya disuruh memahami berat mereka sehingga jangan kalah ya kalau yang tua-tua aja semangat masya Allah yang muda-muda harus lebih semangat ya kalau yang tua-tua ngantuan di majelis saya masih maklumi ya seorang tua dia sudah hadir saya sudah luar biasa ya kemampuannya memang terbatas lah antum anak muda jangan ngantuan anak muda kok ngantuan loyo Ya, yang semangat di majlis ilmu itu yang semangat. Ya, waktu syabab adalah waktu kemasan yang diberikan oleh Allah Azza Wajal dan masing-masing kita akan ditanya oleh Allah untuk apa kita telah mempergunakan waktu muda itu. Nah, dan bagi orang-orang yang mau berfikir tentang waktu, Allah jadikan dia termasuk dari ulil albab orang-orang ya. yang berpikiran baik yang sering dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 190 apa kata Allah? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin li albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Pergantian siang dan malam Ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal Bagi ulil albab Orang-orang ya. yang berpikiran baik Nah, siang dan malam yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal Ini waktu bukan? Waktu Kalau orang mau memikirkan pergantian siang dan malam itu Dia akan mendekat kepada Allah Azza wa Jal Itu adalah hikmah Allah Ya Kata Allah di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 62. Wahwaladijaaalilailawnaharohilfatan dialah yang telah menjadikan siang dan malam secara bergantian. Itu hikmah Allah. Untuk apa? Lima arada ayat zakaroh arada syukurah bagi orang yang mau mengambil peringatan dan bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Nah. Allah jadikan waktu siang ma'asyah kehidupan manusia sibuk dengan kehidupannya. Walaila dibasa. Malam itu adalah seperti pakaian, waktu beristirahat, waktu beribadah, waktu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kita harus pandai meminits waktu. Ya. Bagi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, keluarga, ya, mempunyai kewajiban mencari nafkah, harus pandai meminit sewaktu. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk urusan dunia. Jadikan waktu siang itu, ya, kita mencari dunia, kita minit sebaik mungkin, di mana di waktu malam kita bisa beristirahat, kemudian beribadah kepada Allah. Sebetulnya kurang baik bagi orang yang mengambil pekerjaannya di malam hari. Pertama dia menyelisihi fitrah manusia. Ya. Orang di malam hari istirahat, dia di malam hari kerja. Malam hari itu untuk ibadah, dia malam hari masih kerja. Ya. Jadikan waktu siang untuk kerja. Ya. Kita minit, begitu mau akan masuk malam kita selesai. Sore itu sudah selesai ya kalau bisa badal asar itu sudah selesai ya, sehingga kita bisa pulang mandi siap-siap makan sebagainya kemudian istirahat ya kalau ada kajian badal maghrib ikut kajian kan gitu ya setelah itu isya badal isya cepat tidur karena Nabi saw sebetulnya tidak suka untuk badal isya itu bicara atau ngobrol ya Sunnah Nabi Aniyah Beliau Ba'adal Isya Tidur Dan beliau bangun Di akhir malam Beliau melaksanakan Salatul Lail Nah itu maksudnya cepat tidur itu bisa bangun Di tengah malam Nah kalau kita tidurnya larut Ya sudah Tengah malam sulit untuk bangun Yang tidurnya di awal malam Atau tengah malam sulit bangun kok Ya enggak. Seringnya 12 sampai subuh. Ada yang 12 bahkan sampai terbit matahari. Jadi harus pandai meminits waktu. Ya. Kalau penuntut ilmu ya harus lebih lagi. Karena memang mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah dengan ilmu agamanya. Dia harus pandai, harus lebih lagi dalam menggunakan waktunya dalam hal-hal yang bermanfaat yaitu tentang ilmu Allah Azza wa Jalla dan beramal dengan amalan saleh. Ya, penuntut ilmu tentunya dia habiskan waktunya sebahagian besar untuk ilmu Allah Azza wa Jalla dan juga mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang saleh. Nah. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa Ya, ini mengenai waktu. Dan kata Allah di dalam Al-Qur'an masih terkait dengan waktu ini Allah ingatkan tentang Orang-orang yang akan menyesal nantinya ya, Di antaranya di dalam surah Al-Munafikun Ayat yang ke-9 dan ke-10 Allah ingatkan Ya ayyuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum Wa la awladukum an zikrillah Wahai orang Wahai orang-orang yang beriman Janganlah membuat kalian lalai harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang memperbuat hal itu maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Harta kita, anak keturunan kita jangan melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa ya. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk mengumpulkan harta Dan menyenangkan anak keturunan kita ya. Demi untuk masa depan anak kita habis-habisan Sampai kita tidak lagi peduli kepada diri kita sendiri Tentang akhirat kita, tentang amalan kita, tentang agama kita Ini salah ya. Justru hendaknya kita membekali anak-anak kita itu bukan dengan Masa depan dunia yang paling terpenting adalah kita membekali anak-anak kita dengan apa? Dengan agamanya, dengan akhiratnya. Nah, Allah ingatkan di sini. Janganlah membuat kalian lalai harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian dari mengingat Allah. Wa Dan barang siapa yang memperbuat hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian kata Allah wa mimma razaqnakum qabla ayatiya ay ahadakumul maut dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib sehingga dia mengatakan wahai rabbku jikalau seandainya engkau tunda ajalku walaupun sebentar fa wa akun minas solihin aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh nah kalau sudah datang kematian baru kita nyesal untuk beramal dengan amalan yang saleh tapi apa gunanya apa kata Allah wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha Allah tidak akan pernah menunda suatu diri kalau sudah datang azalnya wallahu khabirun bima ta'amalun dan Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Nah, dalam ayat lain Allah bercerita di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha 'alaihim fa wa la yukaffahu annahum min 'adzabiha kadzalika najzi kullakafur kafur hum yasthariquna fiha." Rabbana afarijna na'mal salihan Gairan ladhi kunna na'mal Ya Coba lihat Apa kata Allah dan orang-orang yang kafir Mereka akan memperoleh api neraka jahannam Tidaklah mereka diberi kematian Sehingga mereka mati Dan tidak pula diringankan azabnya Demikianlah kami menyiksa Setiap orang-orang yang kafir mereka akan berteriak, berteriak di dalam api neraka itu Mereka mengatakan Wahai Rabb kami Keluarkan kami dari api neraka ini Kami akan beramal dengan amalan yang saleh Yang tidak kami perbuat ketika di dunia Menyesal mereka ya, Jadi kalau Kita melihat orang-orang kafir itu Bersenang-senang dengan kehidupan dunia biarin saja, tidak usah tergoda Ya Makanya sering Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, kita jangan terpedaya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir. Ya, kehidupan dunia, kesenangan, kemewahan. Ya nanti lihat di hari kiamat mereka tahu rasa apa akibatnya. Ya, mereka akan berteriak kata Allah, menyatakan wahai Rabb kami, ya kembalikan kami ke dunia kami akan beramal soleh yang tidak kami lakukan dahulu. Ya, menyesal. Apa kemudian kata Allah Awalam nu'ammirkum mayatadakkaru fihi man tadakkar wajaakumunnadhir fadzuqu famalizzalimina min nasir kata Allah bukankah kami telah memberi waktu memberi usia memberi umur kepada kalian mayatadakkaru fihi man yang sepantasnya orang yang mau mengambil peringatan itu bisa mengambil peringatan wajaakumunnadhir dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan Fadzooku maka sekarang rasakanlah Fama Al Zalimina min Nasir tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun dalam surah Fatir ayat 36 dan 37 ya. maka marilah kita gunakan ya. semua kenikmatan ini pasti akan ditanya oleh Allah Nabi saw dalam Sahih Al Bukhari dari Hadis Ibn Abbas beliau menyatakan nikmatan maghbuun fihi ma Katsirun minannas ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terpedaya di dalamnya. Sering kita itu lalai. Ya. sering kita itu terlena. Sering kita itu tidak sadar diri. Apa itu? as wal faragh. Ketika diberi kesehatan oleh Allah dan yang kedua ketika diberi waktu luang. Ketika sehat kita sudah wis lupa diri. Ya. Kita tidak gunakan waktu kita sebaik-baiknya ketika sehat Untuk ibadah dan taat sama Allah Nanti ketika sudah, ketika sudah kena musibah Ketika sudah sakit Baru Ya, Ketika sakit Allah kenapa Di waktu sehat dulu saya tidak berbuat ini, tidak berbuat itu Apalagi yang mau dikata kalau sudah sakit Apalagi kalau sakitnya sakit yang parah misalnya Nah, maka manfaatkan Ya, betapa banyak orang yang menunda-nunda waktu Akhirnya ketika datang musibah Ketika datang e, ujian dari Allah Cobaan dari Allah dengan penyakit Dia menyesal akan waktu yang telah dia lewatkan tadi ya. Nah, orang sakit meskipun dia mau Dia tidak mampu untuk melakukannya Makanya kalau ketika kita sehat Ada amalan soleh yang mampu kita lakukan Segera lakukan, jangan tunda-tunda Demikian pula waktu luang Waktunya banyak Senggang ya, Jangan digunakan untuk hal-hal yang Sia-sia ya. Nah, Banyak orang ketika dia punya waktu senggang Malah dia habiskan untuk hal yang sia-sia Ada yang nongkrong di warung kopi ya. Ada yang pergi Untuk bersenang-senang dengan kemaksiatan, ada yang kerjanya tidur terus kalau ada waktu luang. Nah, justru ketika diberi waktu luang, kita manfaatkan waktu luang itu untuk untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang ini ada kebiasaan. Masyarakat kita kalau di waktu-waktu libur, waktu libur itu kan waktu luang, apalagi seperti weekend gini ya, apalagi seperti sekarang ini waktu liburnya panjang, ya ada kemis, jumat, sabtu, minggu sudah mereka habiskan waktu mereka untuk wisata. Apa gunanya wisata ya? Katanya untuk refreshing. Setiap ada weekend berwisata, setiap ada libur wisata, wisata, wisata, menghabiskan uang mereka, menghabiskan apa yang mereka cari selama ini untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Bahkan mereka jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Jauh dari Allah Azza wa Jal. Mestinya waktu-waktu luang itu digunakan untuk tahan kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu, kalau keimanan kita bagus. Ya, refreshing kita dengan apa? Dengan apa? Hah? Ya Dengan ibadah lah. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Bilal Ya Bilal Arihna bis sholat Wahai Bilal ya, Segera kumandangkan adhan Beri kita kelapangan, Beri kita waktu longgar Beri kita ketenangan Dengan apa? Bis sholat Sholat itu refreshing menenangkan jiwa, menenangkan hati. Mereka itu pergi refreshing untuk apa sih? Untuk mencari ketenangan kan? Ya, mencari ketenangan, ketenteraman. Ya, bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang baik, ketenangan dan ketenteramannya adalah dengan ibadah kepada Allah Azza Wajalla. Nah, maka gunakan waktu-waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam riwayat lain. Kata Nabi An Nihisallallahu Wasallam, irtanim khomsan, khablah khomsin, ya manfaatkan lima waktu, lima perkara sebelum datang lima perkara. Apa itu? Syaba bakal pablahar haromik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, ya. Kalau sudah tua ya sudah banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Tidak seperti anak muda. Tapi pandangan orang sekarang itu kebalik. Ya justru waktu muda mereka berfoya-foya. Waktu tua baru mereka ke masjid. Ya mendinglah yang waktu tuanya masih sadar gitu ya. Ada yang sampai tua gak sadar-sadar. Makin tua, makin jauh dari Allah. Makin menjadi-jadi. Kata Nabi, manfaatkan lima perkara sebelum datang. Lima perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu? Waktu tuamu. Dan subhanallah, waktu tua itu biasanya sulit seseorang merubah kebiasaan. Kalau dari waktu mudanya, dia tidak membiasakan diri. Orang tua itu sulit. Kalau misalnya di waktu mudanya, dia suka foya-foya, suka... Berbuat ini dan itu. Akan kebawa sampai tuanya. Dan di waktu tuanya susah dia untuk. Mengubah kebiasaan itu. Kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza Wajalla Akan terus kebawa. Nah. Tapi anak muda yang membiasakan diri dari mudanya. Rajin sholat. Rajin ke masjid. Rajin ibadah. Rajin ngaji. Sampai waktu tuanya itu akan kebawa. Di waktu tuanya dia akan terbiasa dengan itu. Dan akan semakin baik di waktu tuanya. Nah, kawan fitdin rohimani warohimakumullah. Kemudian yang kata Nabi, yang kedua, wasih hataga. Kau belasak dan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Wahina aga kau belavakrik dan waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Wahfarahika Qabla belasuglik dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini sering sekali kita hadapi. Terkadang kita ingin berbuat ini, berbuat itu dari amalan-amalan soleh Ya, ketika waktu luang kita santai-santai saja ah nanti gampanglah. Ya, masih banyak waktunya, masih luang. Ternyata tidak kita sangka-sangka datang suatu kejadian, datang satu pekerjaan, datang satu kesibukan, kita lupa akan amalan-amalan tadi dan kita tinggalkan akhirnya makanya prinsip yang harus kita pegang kapan kita punya kesempatan melakukan amalan soleh segera lakukan jangan ditunda-tunda ya at the swift menunda-nunda amalan soleh itu datangnya dari sya'aton segera lakukan jangan ditunda-tunda toim kemudian wahaya tiga mautik ya dan hidupmu sebelum matimu nah jadi kesempatan harus kita gunakan Justru Sebagian orang diberi oleh Allah Keterbatasan Tapi semangatnya dalam ibadah itu luar biasa Antum pernah tahu Ya, Di negeri Yaman sana ada Sebagian orang Orangnya cacat cacat. Bahkan jalan itu sulit sekali Ngomongnya cedal enggak, enggak lurus ngomongnya itu tapi subhanallah ya, Dia sejak usia Dia balik ya, Atau bahkan sejak kecilnya Sampai dia usia Sekitar 30 tahun Atau lebih Tidak pernah meninggalkan sholat jamaah di masjid Dalam keadaan dia Cacat sulit untuk jalan Selalu sholat jamaah Dan sholat jamaahnya itu gak pernah terlambat dia selalu datang sebelum ditegakkannya sholat jamaah. Begitu dia dengar adzan, dia bahkan sebelum orang adzan dia berusaha untuk jalan ke masjid. Ya. Termasuk sholat subuh ini, Subhanallah padahal dia cacat dan tidak diberi kelengkapan oleh Allah Azza Wajalla. Sungguhnya orang yang seperti ini dia tidak cacat. Ya. Karena dia tidak pernah terhalangi untuk berlomba di dalam kebaikan Orang yang cacat itu adalah ketika Kakinya atau tangannya terhenti Dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza Wajib Nah Jadi Penting sekali untuk kita Menjaga waktu kita Ya sebetulnya banyak ya Kalau kita ingin membongkar euh Atau mempelajari Ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis yang mengingatkan kita untuk pentingnya menjaga waktu masih ingat biasanya kalau cerita jarang dilupakan sulit untuk lupa ada orang yang ketemu dengan Al Hasan Al Basri ketika mengantar jenazah masih ingat ceritanya ingat tak pernah saya sampaikan jadi orang ini bersama Al-Hasanul Basri Al-Hasanul Basri bertanya untuk adanya Apa pendapatmu Kalau seandainya engkau yang berada di tempat orang Kalau saya berada di tempat orang itu Saya yang meninggal tentu saya berkeinginan Untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya Saya minta kesempatan yang sebanyak-banyaknya Untuk bisa melakukan Amalan soleh persiapan untuk kematian Ya kalau begitu kata Al-Hasanul Basri rahimahullah. Engkau sekarang sedang berada di waktu di mana. Sekarang di dalam ayat. Di dalam surah Al-Mu'minun itu Allah menyatakan apa? Hatta-idak akan menyatakan wahai Rabbu pulangkan aku. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'amalu salihan fima taraktu. Aku akan beramal dengan amalan salih dalam kehidupan dunia yang telah aku tinggalkan. Kata Allah kala sekali-kali tidak akan pernah. Inna ha kalimatun luha, wamil waroh imbar zahun, ilayomi yuba asun. Itu hanya ucapan yang diucapkannya dan di belakang mereka sudah ditumbu dengan alam barzah sampai mereka dibangkitkan oleh Allah. Nah, itu hanya angan-angan. Ada kisah lain, kisah seorang yang berdialog dengan Al Imam Fudail bin Aniyat, rahimahullah. Ya. Al-Fudhil bin Ayyad Bertanya kepada orang itu Kam umruh Atau kam atad ilaih Berapa usiamu Kata orang itu situna sana Saya usianya 60 tahun Lantas ya. kata Fudhil bin Ayyad Yusiku antabluh Kata Fudhil bin Ayyad Fa anta mundzu sittina sanatan tasiru yusiku an tablugh Berarti sudah 60 tahun engkau berjalan menuju rabb Sekarang kau akan sampai di penghujungnya. Nah. Kemudian orang ini menjawab in Apakah engkau tahu apa tafsirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian orang ini menjawab eh, tidak disebutkan. Apa jawabannya? Tapi Al-Fudhil bin Ayyad Rahimahullah meneruskan ucapan itu. Kata al Wa ilaihi raji' Kemudian kata beliau. Faman alima annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi raji' Fal ya'lam annahu mawkuf Baina yadaillahi yawmal qiyamah Wa man alima annahu mawkufun Fal ya'lam annahu mas'ul وَمَنْ عَلِمَا عَنَّهُ مَسْئُولٍ فَلْيُعِدَّ لِسْسُؤَالِ جَوَابًا kata Al-Fudhil bin Ayyad Rahimahullah artinya inna lillahi wa inna ilahi raji'un akan kembali wa ilayhi raji'un dan kepadaNyalah kita akan kembali maka barang siapa yang mengetahui kata Al-Fudhil bin Ayyad Rahimahullah فَمَنْ عَلِمَا عَنَّهُ لِلَّهِ عَبْدٌ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ رَاجِ'un Barang siapa yang mengetahui bahwa dia adalah hamba bagi Allah dan dia akan kembali kepada Allah, falyalam annahu mauquf baina yadayillahi yaumal qiyamah. Maka hendaklah dia mengetahui bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Wa man alima annahu mauqufun falyalam annahu mas'ul. Barang siapa yang tahu bahwa dia pasti berdiri di hadapan Allah Maka hendaklah dia mengetahui dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza Wajal. Wa mana alimah an nu masul fal yaudalil soali Kalau dia tahu bahawa dia bahawa dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka hendaklah dia mempersiapkan jawabannya. Itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. apa apa jawaban yang sudah kita persiapkan di hadapan Allah Azza Wajal apa yang sudah kita persiapkan apa yang sudah kita uh, kita perbuat selama ini sebagai tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza Wajal nah. maka orang ini ketika menjelaskan ketika mendengarkan penjelasan Al Fuzail bin Aniyyah رحمه dia kembali bertanya Pemal Kalau begitu apa jalan keluarnya? Saya sudah 60 tahun sekarang. Ya. Dan mungkin apa yang saya persiapkan belum tentu seperti apa yang diharapkan. Ya. usia saya sudah 60 tahun. Lalu apa jalan keluarnya? Mal Maka kata Al-Fudhal bin Ayyah rahimahullah, al-hilah yasirah. Ya, jalan keluarnya mudah. Ya, jalan keluarnya mudah ya sirah artinya sah kata orang ini mahi ya? apa itu jalan keluarnya kalau kalau memang mudah kata al-fudhil bin ayyat rahimahullah, tuhsin fima bakiyah yugfar laka makat madha nah, kata al-fudhil bin ayyat rahimahullah tuhsin fima bakiyah yugfar laka Makat mabah. Kalau begitu, dalam keluarnya adalah engkau berupaya untuk berbuat baik pada sisa usiamu, ya. Dan diharapkan, harapkan bahwa akan diampuni dosamu yang telah Yang telah lalu. Jangan pernah putus asa. Sebab dalam riwayat hadis, hadis yang sahih, Nabi saw. mengatakan. Innamal a'mal Bimana? Innamal a'mal Bilkhawatim Amalan itu tergantung penutupnya ya, Apalah artinya Orang sepanjang waktu dia beramal dengan Amalan penduduk surga, dia akhirnya dia beramal Dengan amalan Penduduk api neraka Allah Pada akhirnya dia akan masuk api neraka Kalau begitu ya. Tapi seorang yang mungkin selama ini Dia lalai, lengah, terlena terpedaya tapi kalau di akhirnya dia menutup kehidupannya dengan kebaikan menutup hidupnya dengan husnul khatimah maka inilah yang akan dinilai di sisi Allah Azza wa Jalla maka dia akan masuk ke dalam surga makanya kata nabi innamal a'malu bil khawatim ya, hanya saja amalan-amalan itu dengan penutupnya makanya kata al hasan al basri kata al fudail bin ayyad rahimahullah tuhsin ma baqiya Yugfarilaka maafat salah maafat mazal. Ya, engkau berbuat baik pada sisa usiamu, ini saya akan diampuni apa yang telah lalu. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 38 Allah katakan, iyan tahu yugfarilahum maafat salah. Ya, apabila mereka berhenti dari melakukan dosa-dosa itu, ini saya akan diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah. Jadi berhentilah. Ya kalau yang sudah lewat, ya sudah. Makanya saya katakan tadi, di antara kehebatan waktu itu, waktu tidak akan pernah bisa diulang. Sudah lewat, sudah. Alladhi ma'wa, ma'wa. Yang sudah lewat, lewat. Yang sudah berlalu, berlalu. Nah makanya, nasihat-nasihat seperti ini, pengajian-pengajian seperti ini, tausiah-tausiah seperti ini itu, tujuannya adalah demikian. Ya. Kita manusia ini adalah orang yang lemah. Wohulikal insan muwa'iva. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Dan termasuk yang lemah juga adalah hati kita ini. Kita sering lalai, kita sering lengah, kita sering lupa, kita sering tergoda. Maka peringatan-peringatan ini untuk kembali menyegarkan keimanan kita kembali menyegarkan semangat kita, kembali menyegarkan antusias kita kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi wasallam. Ya. kalau enggak kita larut, terbawa. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa <tuh> dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, kemarilah kita mengajak kembali untuk mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau bagi orang-orang kasir itu, waktu adalah uang. Apa istilah mereka? Hah? Ya. Time is money. Waktu adalah uang. Ya Bagi kita waktu adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jadu. Ya, kalau mereka menggunakan waktu mereka untuk dunia, kita gunakan waktu kita untuk akhirat. Ya, saya sudah pernah bawakan ya dalam pelajaran yang lalu, bagaimana Nabi saw mengajari kepada Syadz bin Aus. Masih ingat? Kalau melihat manusia berlomba-lomba mengumpulkan emas dan perak, maka Nabi mengajarkan untuk menyimpan doa, meminta kepada Allah untuk teguh di atas. Agamanya mudah-mudahan ini ya yeah. Siapa yang hafal Pak? Gimana ini? Ya? Antum enggak ada yang hafal? Nyatet enggak? Hah? Bukan baru hari Minggu kemarin. Yeah. Sedih saya kalau lihat yang muda-muda ini -muda melompong gitu. Ya. Yeah. Nah, kalau yang tua-tua ya dimaklumlah yang muda-muda ini, loh. Ya, anak makanya dicatat. Kalau belum sempat nyatat ketika di majelis kan ada rekaman. Ya. Kalau ada yang e, nyatat satu bisa dipindah ke temannya yang lain. Itu doa penting itu. Ya. Ya. Apa doanya? Allahumma kata Nabi ya, ya syaddad. Idza raainna idza raaitannasa iktanazu iktanazu adh-dhahaba wal-fiddha fattaniz kalau engkau lihat manusia berlomba-lomba menyimpan emas dan perak maka simpanlah doa ini kata nabi allah qul allahumma inni as'aluka tsabata allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata al-rusy al wa as'aluka mujibati rahmatik Wa'aza imaama maghfiratik wa, wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadastaghfiruka limaa ta ta'lam innaka anta allamul ghuyub Doa yang luar biasa. Ya, coba sekarang ikutin deh. Ikutin bareng-bareng ya, supaya bisa menghafalnya. Bagi yang ingin nulis-nulis. Allahumma inni as'aluka الثبات في الامر الثبات في الامر و... و اللهم اني اسالوك الثبات في الامر اللهم صل وسلم وبارك على محمد والعزيمه على الرشد اللهم اني رحمتك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك وأسألك شكرا نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك Min syarri ma ta'lam. Ta ta wa, wa astaghfiruka. Lima ta'lam. Ta ta Innaka anta allamul ghiub. Nah, siapa yang apa? Gampang sebetulnya. Allahumma inni as'alukat thabati fil amr wal azimata ala rush. Wa as'alukamu jibati rahmatik wa aza imam wa Wasiulukah syukur anikmatik, wahsna ibadatik, wasalukah ta'ala mulku yub. Ya Allah, aku mohon kepadaMu keteguhan di atas urusan agamamu. Aku mohon kepadaMu ya Allah kekuatan di dalam petunjukMu. Aku mohon kepadaMu ya Allah segala hal yang membawa kepada rahmatMu dan mendatangkan ampunanMu. Aku mohon kepadaMu ya Allah bisa mensyukuri nikmatMu. Dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Aku mohon kepadamu, Ya Allah, segala kebaikan yang engkau tahu. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari segala keburukan yang engkau tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu, Ya Allah, dari segala dosa yang engkau tahu. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara zaib. -perkara InsyaAllah pertemuan yang akan datang. Yang mudah-mudahan ini tolong dihafalkan ya. Doa penting ini. Nah supaya kita bisa menjalani usia kita di atas petunjuk dan agama Allah Azza wajalla. Istiqamah itu berat. Nah, khoanifuddin rahimani wa rahimakumullah, ada doa lain yang juga terkait dengan waktu yang kita minta kepada Allah Azza wajalla supaya Allah memberikannya kepada kita. Nah, ini nanti juga bisa dihafalkan. Yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Allahumma aslih li dini alladhi huwa uswat amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi ya wa wa ja'an wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kullil khair waj'alil mauta rohatan li min kullish syar ini supaya kita dibantu oleh Allah azza wajalla bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya artinya apa ya, dalam doa ini nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita allahumma aslih li dini ya allah Perbaikilah agamaku. Alladhi huasmatu amri, yang agamaku merupakan penjaga segala urusan. Iya, agama itu adalah penjaga dari segala urusan kita, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan. Orang kalau enggak punya agama atau lemah agamanya, dia akan berbuat segala kejelekan dan keburukan. Yang menahannya, bisa melakukan kejelekan dan keburukan itu adalah agama yang ada pada dirinya. Ya, maka kita minta sama Allah, ya Allah. Ya, perbaikilah agamaku ini ya Allah. Agamaku yang lemah ini perbaiki ya Allah. Agamaku yang masih dangkal ini ya Allah, perbaiki ya Allah. Yang mana agamaku itu adalah penjaga segala urusanku. Alladhi huwa ismatu amri. Wa aslihli dunia Ya Allah, juga perbaiki duniaku ya Allah. Allah dihima asyik yang di dalamnya ada kehidupanku kita minta kepada Allah di dalam menjalani kehidupan dunia kita yang di sana kita mencari penghidupan Allah perbaiki sehingga kita mendapatkan kebaikan dengannya kalau kita mencari rezeki diberi rezeki yang halal itu membuat kita mencintai akhirat kenapa karena dunia kita itu berberkah kalau dunia ditarik berkahnya oleh Allah Dunia kita itu akan membuat kita semakin jauh dari kebaikan, dari kemaslahatan, membuat kita jauh dari Allah. Nah, kita minta dunia kita diperbaiki oleh Allah yang di dalamnya ada kehidupan kita. Waslihi wa akhirati al-latifah ma'adi kehidupan dunia, karena kita akan menghadap Allah Azza Wajalla. Perbaiki akhiratku ya Allah. Ya, jangan Engkau jadikan dunia itu adalah sebesar-besarnya keinginanku dan tujuan dari ilmuku. Makanya dalam doa, lain apa doa Nabi? Allahumma la taj'alid dunya akbaru haminna wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu ya Allah ya sebagai sebesar-besarnya keinginanku dan jangan pula kau jadikan dia sebagai tujuan dari ilmuku. Nah, kita minta kepada Allah Allah memperbaiki akhirat kita. Ya. Wajah alil hayat azza datan livi kulli khair. Jadikan kehidupan ini ya Allah sebagai tambahan untukku dalam setiap pintu kebaikan. Kalau engkau masih beri aku usia, engkau panjangkan umurku. Jadikan ya Allah usiaku dan kehidupanku ini sebagai tambahan di dalam kebaikan. Ya. Nah, nah, jadi saya teringat sekarang bahwa Sebaik-baik manusia itu siapa? Sebaik-baik manusia itu kata Nabi, man tala umruhu wa amalu. Yeah. sebutkan dalam hadis Abdullah bin Husso dalam riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa amalu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya Dan Baik amalnya Di dalam kebaikan dia habiskan umurnya ya. Dan seburuk-buruknya manusia itu Adalah yang panjang usianya dan buruk Amalannya Wallahi, wallahi, wallahi Betapa banyak orang yang diberi usia oleh Allah Bahkan dia peringati setiap tahunnya ya Dengan peringatan-peringatan ulang tahun Panjang umurnya, panjang umurnya dan serta mulia ya, ya. Tapi amalannya, perbuatannya jauh dari Allah. Orang yang seperti ini tidak akan bahagia. Ya. Orang seperti ini. Kapan itu? Ketika dia sudah sampai ke dalam liang lahat. Ya. Setiap tahun yang dia peringati dengan ulang tahun, ulang tahun itu akan dia sesali nanti. Akan dia sesali. Kenapa dia diberi panjang usia oleh Allah Azza Wajalla? Yang ternyata dia tidak mampu menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Dan orang yang terburuk kata Nabi adalah yang panjang usianya dan buruk amalan. Ya. Dan sebenarnya salah satu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba. Ketika ada kita lihat orang yang usianya pendek. Ya. Meskipun dia di dalam keburukan. Artinya dia mengurangi beban tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Apalagi kalau usianya pendek, ternyata dia meninggal di dalam kebaikan. Barangkali kalau usianya panjang, dia tidak lagi berada di dalam kebaikan itu. Nah, tapi masalahnya sekarang, kalau seandainya kita disuruh pilih, apakah kita meninggal sekarang masih dalam keadaan baik, atau kita diberi usia panjang? dan kita bisa menambah amalan mana yang kita pilih Hah? sekarang nih ya tuh disuruh, di, di, diberi pilihan pilihan yeah. usiamu akan dicukupkan sekian tapi dalam kebaikan atau nanti panjang dan bisa menambah kebaikan mana yang kita pilih Hah? ya yeah, setiap orang akan milih yang yang panjang dan memang yang asbol itu kita minta panjang usia. Tapi tidak hanya sampai di situ. Nah, ini yang perlu. Ya, kita minta dipanjangkan usianya oleh Allah, namun di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan. Minta sama Allah dipanjangkan usianya dalam nah di, di antara doanya itu ada di antara doanya adalah ini. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi alkhair. Ya Allah, jadikan kehidupan itu tambahan bagiku. Untuk dalam uh, untuk segala kebaikan. Ya. Jadikan kehidupan itu tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Wajalil mauta rohatan li mingkul lisher. Dan jadikan kematian itu sebagai tempatku istirahat dari segala keburukan. Ya. Kalau memang kematian itu akan lebih baik berhenti daripada keburukan-keburukan, maka itu adalah rahmat Allah Azza wa Nah, karena setiap waktu yang kita lewati ini tidak ada jaminan bahwa orang itu maksum terpelihara daripada keburukan-keburukan. Bahkan tidak ada jaminan orang itu jatuh ke dalam kekafiran, ke dalam kesyirikan, minimalnya ke dalam kemaksiatan. Kalau masing-masing kita ditanya, apakah Anda punya kartu jaminan bahwa Anda pasti berada di dalam kebaikan? Enggak ada. Siapapun di antara kita tidak ada, sampai saya ataupun orang yang lebih baik dari saya, bahkan para ulama ya. Tidak ada manusia yang punya jaminan bahwa setiap waktu dia istiqomah di atas kebaikan. Setiap orang terancam bisa saja dia jatuh ke dalam kekafiran, ke dalam kesyirikan, minimalnya ke dalam kemaksiatan. Ya, maka doa minta keteguhan dari Allah Itu penting Dan kita mohon kepada Allah di diantara doanya ini ya, Jadikan kalau engkau engkau Beri aku kehidupan ya Allah Jadikan kehidupan itu tambahan Dalam kebaikan Kalau engkau wafatkan aku ya Allah Jadikan kewafatanku itu, kematianku itu Adalah tempat istirahatku dari Segala keburukan Nah Ini adalah doa yang penting Saya ulangi sekali lagi Allahumma aslih li dini Allah Dia, Isma' Amri. Wu Aslih Li Dunia Ya Allah Ma'ashi. Wu Aslih Li Akhirat Ya Allah Ma'adi. Waj' Al Hayat Li Fi Kulli Khair. Waj' Al Maut Ziyad. Waj' Al Maut Rahaatan Li Min Kulli Shar. Ya Allah, Perbaikilah Agamaku yang merupakan yang di sanalah tempat kembaliku. Ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai ajang untuk aku menambah kebaikan dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat aku beristirahat dari segala keburukan. Nah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah salah satu cara untuk kita selalu berada di atas kebaikan. Sebab kita hanya punya Allah. Ya, dalam hadis Nabi Hurairah dalam riwayat Muslim Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Walata'ajas. Ini rahasia keberhasilan hidup. Sehingga kita enggak boleh lupa doa. Karena kata Nabi pertama itu. Ihris ala ma yanfa'uka. Seorang itu harus bersemangat. Berantusias. Termotivasi untuk kebaikan. Kebaikan yang mendatangkan manfaat kepadanya. Ini langkah yang pertama. Ihris 'ala ma yanfa' bersemangatlah terhadap apa yang mendatangkan manfaat. Baru jam 6 kok. Masih apa? Masih panjang artinya. Nah, ihris 'ala ma yanfa', bersemangatlah untuk apa yang mendatangkan manfaat. Ini langkah pertama. Apapun sampai dalam urusan dunia dalam urusan dunia, antusias itu penting. Orang kalau melakukan suatu urusannya tanpa antusias, enggak akan berhasil. Ya, termasuk belajar ini. Belajar ini juga harus punya antusias. Semangat. Ya. Kalau enggak punya antusias, enggak punya semangat. Enggak akan berhasil. Ya. Belajar cuma, eh yang penting penting dengarlah. Yang penting saya hadirlah kau akan berhasil. Harus punya antusias, harus punya semangat. Apa saja? Ya, mau jadi kontraktor, mau jadi pebisnis, apa saja. Urusan dunia, demikian pula urusan akhirat. Ya, rahasia keberhasilannya kata Nabi pertama ihris 'ala ma yanfa'u. Semangatlah engkau terhadap apa yang mendatangkan manfaat kepadamu. Ini langkah pertama. Nah, langkah kedua kata beliau, ya, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Ini doa. Makanya nggak boleh lepas dari doa. Ya, usaha ada kemudian disertai dengan doa. Istighfar. Makanya kita perlu menghafal doa-doa ini lagi. Doa-doa yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya. Sebab nggak tahu yang sangat bernilai bahkan lebih mahal daripada emas dan perak. Eh. Ya. Makanya para ulama sampai mereka mengatakan kalau seandainya ada orang yang mau menjual waktunya saya akan beli waktunya itu bahkan walaupun saya membelinya dengan emas dan perak tapi sayangnya nggak ada orang yang bisa jual waktu ya. dan yang lebih celakanya lagi kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktunya ya. itu yang lebih celakanya waktu ini suatu yang berharga tapi Suatu yang berharga, yang paling mudah, yang paling gampang disia-siakan oleh manusia. Apa itu? Waktu. Ya. Nah, makanya kata Nabi yang sholat wasalam, ihris alamayn fa'ob was ta'in billah. Minta tolong sama Allah. Hanya Allah yang mampu untuk memberikan kita yang terbaik, memanfaatkan waktu kita. Kemudian apa kata Nabi yang terakhir? Langkah yang ketiganya kata beliau wala ta'jaz jangan engkau pernah merasa lemah ya yeah. jangan merasa lemah jangan loyo ya yeah. orang jangan jadi orang nyerahan apa-apa sebelum apa-apa dah nyerah masa waduh enggak hmm. mungkin saya enggak bisa saya enggak mampu jangan jangan Kata Nabi, wala ta'jiz, jangan pernah engkau merasa lemah. Makanya kita diberi kekuatan, semangat. Kemudian minta tolong sama Allah. Jangan pernah merasa lemah. Di antara penafsirannya, kata Syekh Muhammad bin Salih al-Utaymin rahimahullah. Pernyataan jangan merasa lemah ini artinya jangan pernah melakukan sesuatu tanpa menyelesaikannya. Ya Karena di antara kelemahan yang paling sering dilakukan kesalahannya oleh manusia adalah dia melakukan suatu pekerjaan baik duniaiyyah ataupun akhirat tapi dia tidak menyelesaikannya nah, maka jangan sia-siakan waktu kita dengan melakukan sesuatu yang kita tidak menyelesaikannya itu kemanfaatannya akan kurang kalau belajar ya sampai rampung yeah. wah berat untuk ilmu wis tak kerja wajib tak kerja aja deh Ya, sebagian ustaz nikah aja deh. Ya, jangan jangan merasa lemah. Ya. Harus antusias minta tolong sama Allah, jangan merasa lemah. Ya. Dalam segala hal. Orang baca buku, ya, pertama dia harus semangat baca buku itu. Kemudian minta tolong sama Allah. Ya. Digest, jangan merasa, ya, kalau sudah belajar Selesaikan pelajaran itu sampai rampung Supaya mendapatkan kemanfaatan Sekarang itu banyak ya, Ikhwan Ngajinya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Mungkin ada yang seperti itu Tapi tidak pernah rampung ngajinya ya, Mungkin sudah banyak kitab yang dia pelajari Akhir kamu pernah belajar apa? Wah saya banyak, Ustaz, gurunya banyak, kitabnya banyak Apa yang sudah rampung? Hehehe, tidak tahu Ustaz Gak pernah tahu ngerampungkan satu kitab belajarnya, Akhirnya gak jadi-jadi. Ya sepanjang waktu, sekian lama dia sudah ngaji, ya kayak gitu-gitu juga. Kenapa? Karena dia gak pernah belajar dengan serius. Di antaranya gak pernah ngerampungkan pelajaran. Kita walaupun mungkin bukan penuntut ilmu, ngaji biasa, rampungkan. Apa kajian itu? Ya misalnya membahas satu kitab, rampungkan sampai selesai. Ya. Kalau kita gak mampu mengikuti setiap sessionnya, ada keperluan Maka apa yang luput dari kita Cari Apalagi sekarang sudah mudah ada ya, Cari Kemudian dengarkan Untuk kajian yang berikutnya dilanjutkan Jadi lengkap Faedahnya banyak Ini namanya memanfaatkan waktu Sehingga waktu itu tidak terbuang sia-sia Kalau kita tidak punya tiga hal ini Apapun pekerjaan yang kita lakukan, waktu kita itu tidak akan memberikan kemanfaatan yang besar. Baik dunyawiyah ataupun ukrawiyah, ya belum apa apa. Oh, ini kayaknya nggak laku, ini. gagal ini nggak bisa. Wes tak tinggal aja ganti kerjaan lain. Akhirnya ya sepanjang waktu hidupnya seperti itu terus, nggak berhasil dalam dunianya. Kenapa? Karena tidak punya tiga rahasia ini tadi. Orang kalau mempunyai tiga hal ini, ya, apapun pekerjaan yang dilakukannya, baik dunyawiyah atau ukrawiyah, pasti berhasil. Nah, karena diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempunyai inilah memanfaatkan sebaik-baiknya waktu. Ihris 'alama yanfa'uk, wasta'in billah, kemudian wala ta'jis. Inilah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Antusias terhadap apa yang mendatangkan manfaat kepadamu, minta tolong sama Allah, terakhir jangan merasa lemah. Nah, Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kajian kita ini, majlis kita ini sebagai kajian yang bermanfaat. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan usia yang panjang kepada kita di dalam kebaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya cukupkan sampai di sini. Wabillahalim bi'ssowabobillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. M -m. paling berharga dari sebuah ilmu itu, yang paling berharga dari sebuah ilmu adalah, nah, kemanfaatannya, ya sehingga tidak hanya sekedar sekedar pengetahuan atau penawaran yang digenap. Oleh karena itu ilmu itu kan terbagi dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang, yang tidak bermanfaat. Nah, yang paling berharga dari sebuah ilmu ketika ilmu itu mendatangkan pemanfaatan baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Ya, yeah. maka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling terpenting dari jalinan itu sebagai.